Bisnis. pemerintah dan DPR akan menyelesaikan revisi undang-undang tentang bea materai. Aturan ini ditargetkan berlaku tahun ini. Ada beberapa poin penting dalam revisi ini. Pertama, pemerintah akan menaikkan bea materai. Rencananya, dalam aturan turunan undang-undang kelak, bea materai akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp10.000 dan dari Rp6.000 menjadi Rp18.000. Kedua, pemerintah akan menambah objek transaksi yang akan dikenakan bea materai, yakni properti dan jual beli saham di pasar modal akan dikenakan bea materai dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Lalu transaksi retail kelak juga tidak akan luput dari bea materai. Adapun transaksi retail yang akan kena bea materai adalah transaksi belanja di atas 250 ribu rupiah. Besaran bea materai untuk transaksi retail akan diatur dalam peraturan pemerintah. Materai juga berlaku untuk surat hutang yang memuat utang dengan nilai lebih dari 1 juta rupiah, surat berharga di atas 1 juta rupiah, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan nilai di atas 1 juta rupiah. Menariknya lagi, pemerintah dan parlemen akan memberikan fleksibilitas bagi menteri keuangan untuk menetapkan objek pajak baru yang kena bea materai. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ketua umum asosiasi pengusaha Indonesia, Aryadi Sukamdani. Pak Aryadi, apa komentar anda mengenai bea materai dijual beli properti yang tarifnya berupa persentase itu? Itu menurut saya dia namanya stamp duty ya. Memang dari awal kita bilang stamp duty kan kita udah bayar yang namanya biar balik nama nih bayar gitu, yang seperti itu sebetulnya menurut pandangan kami tidak perlu gitu loh kalau kita bicara apa namanya stamp duty yang seperti itu jadi sebetulnya itu menambah-nambah juga uh, ya pendapatan yang menurut saya sih Soalnya sudah ditarik kan, biaya balik lama kan sudah diambil juga. Ngapain tuh mesti sistem juti di, di tambah lagi-tambah lagi. Tambah lagi. Ya menurut saya sih uh, apa uh, mungkin perlu dipikirkan yang seperti itu tidak perlu. Tapi kalau biaya materainya naik ya itu silahkan. Nah bagaimana dengan materai untuk transaksi retail di atas 250 ribu rupiah? Kalau menurut saya sih kalau yang seperti itu ya mungkin tuh asal. gitu. Prinsipnya adalah dia itu tidak membuat suatu uh, kenaikan yang signifikan terhadap uh, harga barang. Ya kan, kalau stamp duty itu kan dituang di persentase menurut saya ya, ya salah satu lah kalau mau stamp duty, stamp duty, jangan pakai kena balik nama kalau gitu, tapi kalau balik nama ya udah balik nama jadi jangan sampai dobel-dobel intinya itu loh nah, kalau stamp duty di retail menurut saya sepanjang bahwa uh, itu tidak terlalu membebani masyarakat dan nanti berpengaruh ke daya beli, mungkin masih bisa di, masih bisa diterima. Mungkin itu salah satu cara untuk menambal kekurangan pendapatan dari dihapuskannya PPNBM beberapa barang ya Pak? Ya mungkin bisa juga begitu, karena PPNBM yang dikategorikan barangnya itu kan Sebetulnya juga sudah barang yang relatif umum ya, kayak kulkas, apa namanya, uh, handphone gitu kan sebenarnya sudah, sudah, sudah cukup barang yang tidak mewah lagi sebetulnya untuk masyarakat. Demikian Hari Adi ya Sukamdani, saya Kiki Wijaya.